innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum rasulahu faqad faza fawzan 'azima abda'a sayyidna kitabullah wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa Besar umurimahdasatulah, bakkulah mahdasatin bidah, bakkulah bidat yang bolalah, bakkulah bolalah tin finnah. Masya Allah muslimin wal muslimat imani wa khulufulah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di seware yang mendung bahkan ini, masya Allah. Bukti daripada Allah Taala melihat kita telah diberikan hujan atas karunia Allah dan rahmat rahmatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Semanahmu Wa Taala dan di antara bentuk syukur kita adalah dengan kita duduk di dan ilmu seperti ini. Karena ini merupakan bagian kewajiban kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad dan Ibnu Majah. Kalau belain divariabun anak ulama Muslim, menurut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap kaum Muslim. Para jemaah sekalian, hadapun pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini, InsyaAllah akan membahas doa bid'ah faham sunnah, kaedah kaedah di dalam memahami. Sunnah dan insyaallah kita akan sarikan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Anis bin Ahmad Bin thahir Al-Indonesia ya. Ya, judul kitab beliau adalah Tuwa bil Muhimmah li Fathifah bis Sunnah. Kaidah-kaidah yang penting agar kita bisa memahami sunnah dengan baik. Syekh di ini adalah seorang yang Sangat menjadi kebanggaan bagi orang Indonesia Syahadis ini adalah orang yang Lahir di Madinah Namun kakeknya orang Indonesia Beliau memiliki kursi di Masjid Nabawi Dekat dengan kursi 19 Kalau yang pernah hadir di Kajiannya Usad Firanda Di Masjid Nabawi itu gak jauh dari dari situ ada Syandi Tohir. Ini beliau pengajar di Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah. Beliau sudah menjadi seorang profesor. Beliau menuliskan satu kitab yang sangat mulia ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu hendaknya mengikuti Nabi salallahu alaihi Wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hashr ayat yang ketujuh wama atakum ur-rasuluh fafudu wama nahakum anhu fadjah apa saja yang Allah perintahkan apa saja yang Rasul perintahkan kepada kalian maka ambillah maka kerjakanlah dan apa saja yang beliau larang maka tinggalkan Sehingga ketika ada seorang wanita yang dilarang untuk mencukur bulu halis. Dia suka mencukur bulu halis. Kemudian dia berkata, saya tidak dapati larangan ini ada di dalam Al-Quran. Maka seorang sahabat ini menjawab tidak, bahkan ada di dalam Al-Quran. Maka wanita ini pun mencari-cari Bahkan dikatakan wanita ini hafilah, hafal Qur'an Namun tidak faham tentang syariat Tidak bolehnya mencukur bulu hadis bagi wanita Maka dia cari-cari Tidak dapat, kemudian dia ya, Kalau tidak salah Ibn Mas'ud menjelaskan ada Di surat al hasyr ayat yang ketujuh Allah SWT Wa ma'ataku wa pada hakum ankum falta. Apa saja yang Rasul perintahkan kepada kalian maka kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh beliau kepada kalian maka tinggalkan. Dan larangan dari mencukur bulu halis ini ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman mewajibkan kita mengikuti sunnah betunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala berfirman di surat al-ahzab ayat yang kedua bersabdu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah suri tauladan yang baik innama kana ya rajuhu wal yawmal bagi siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhir wa dzakrallaha katsiran dan iyasya syakiyasa tadzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak jadi kalau memang kita ini mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir maka jadikan nabi SAW sebagai uswah hasanah kita sebagai suri tauladan dan kalau kita memang ingin bertemu Dengan Allah SWT Dan hari akhir ya, Dengan kondisi Baik Dan ketika Nabi SAW Mengucapkan suatu ucapan Maka kita harus Memahaminya dengan pemahaman yang baik Demikian juga ketika Beliau Menyampaikan satu ayat Maka kita harus memahaminya Dengan pemahaman yang baik Sebagaimana dikisahkan Dalam riwayat Al-Bukhari Di dalam kitab sahihnya Adi bin Abi Hatim Seorang sahabat radhiyallahu anhu Ketika turun firman Allah Yang terdapat Di surat Al-Baqarah Ayat yang ke-187 Ya Ya Surat Al-Baqarah ayat ke 177 Allah sepanahtara menjelaskan dua puluh wa sharo'oh hatta yadaiyana labubul khayyul abiyyatu minal khayyul aswadi min al makan dan minumlah kalian di malam hari ini, sampai nampak kepada kalian benang putih di antara benang hitam. Dari waktu saja, Abi bin Abi Hatim, ketika turun ayat ini, apa yang beliau lakukan? Beliau bawa dua benang, yang satu hitam, yang satu putih. Kemudian beliau letakkan di atas bantal beliau. Di suhu, di waktu suhu, beliau makan terus. Belum bisa membedakan pada benang hitam pada benang putih okay, terus saja makan sampai apa terbit matahari baru ketika itu uh, saya sudah bisa membedakan mana benang hitam mana benang putih ketika itu beliau baru berhenti makan uh. berarti sahurnya sampai kapan itu ya sampai pada suhu masih sahur ya. <tuh> nah. ketika hal ini ya disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya, maka Nabi SAW mengatakan "Uma khayl ta'lii wanah". Yang dimaksud dengan benang di ayat itu adalah benang yang membedakan antara malam dan siang. Maksudnya apa? Benang yang dimaksud adalah Terbit saja Di waktu subuh Ini yang dimaksud dengan benar itu Makanya Kita perlu memahami Ayat-ayat Hadis Rasulullah SAW Berdasarkan tafsiran yang sahih Tafsiran yang benar Supaya tidak terjadi seperti ini ya, maka terus ya, Ternyata apa? maksudnya bukan Benar-benar Tapi yang dimaksud adalah terbit sajar Terbit sajar Maka Rasulullah SAW sedang menjelaskan kepada kita bahawa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah ya perkara yang lain Makanya dari hal ini kita harus memahami apa sih kaedah-kaedah dalam kita memahami petunjuk Rasulullah SAW Kaedah seperti apa yang sehingga kita ketika mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW bisa memahaminya dengan, dengan baik tidak tidak seragam. Al-Bidul Awal kata saya Anis Taahir Al Indonesia. Ta Kita yang pertama faham sendiri fi doil Qur'an. Kita memahami petunjuk Nabi SAW itu mengikuti Tuntunan Al Qur'an kita memahami betunjuk Rasulullah SAW harus mengikuti tuntunan Al-Quran. Kenapa? Kata beliau, As-Sunnahun Nabawiyyah hiya al-aslu ats fi at-tasyri' islami Karena yang namanya sunnah nabawiyyah, hadis itu adalah sumber kedua di dalam syariat Islam. Sumber pertamanya apa? Al-Qur'anul Karim. mubayyinatun syarihatun mufassilatu li kitabillahi tabaraka <tuh> Maka Al-Qur'an ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Sehingga hadis itu Posisinya menjadi penjelas Bagi Al-Qur'ah Hadis itu posisinya apa? Menjelaskan Al-Qur'ah Dan tidak mungkin ada pertentangan Antara yang menjadi penafsir dan yang ditafsirkan. Yang menjadi penafsir itu apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang ditafsirkan adalah Al-Qur'an. Maka tidak mungkin ada pertentangan antara yang menafsirkan dan yang ditafsirkan. Ini harus kita pahami dulu, Pak. Kalau enggaknya kita heran kalau ada orang yang Mengatakan kita cukup ambil Quran saja Tidak usah kita ambil sunnah Tidak usah kita ambil Hadis Cukup kita Quran saja Orang ini dikenal dengan istilah Quraniyun Quraniyun Orang-orang yang hanya mengambil Quran Tidak mau mengambil Hadis Kita tanya kepada mereka Dari mana kalian tahu Solat Isya itu patah Dari mana kalian tahu bahwa ketika Uku Nabi SAW mengatakan subhana rabbiyal azim atau mengatakan subhanallahi bihamdih asyhadu an la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdih wa la ilaha illallah ya gimana doa yang lain Subhanaka Rabbana wa bihamdik, Allahumma fighfir. Ini doa yang lain ketika seorang mengucapkan huruf dan ketika atau subhanul qudusa rabbul malaikati waruh. Subhanul qudusa rabbul malaikati waruh atau ada doa yang lain. Dari mana kita mengetahui doa-doa ini? Apakah dijelaskan dalam Al-Qur'an? Apakah Nabi sallallahu itu Ya, mengetahui sholat secara terperinci dari Alquran Al-Karim atau kita tahu bagaimana tata cara sholat itu dari perbuatan dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka jawabannya adalah kita tahu tata cara sholat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak mungkin seorang bisa beribadah dengan benar, kecuali harus menggabungkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keduanya adalah wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala firman di surat An-Najm ayat yang ke-3, "Wa ma yantiqu al-hawa illa wahyun Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan Maka kita wajib menjadikan hadis Rasulullah S.A.W sebagai sumber di dalam beribadatan yang kita kerjakan Kalau seandainya kita dapati ada pertentangan Antara ayat dan had Al-Quran Ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah S.A.W. Maka apa yang kita kerjakan Kita katakan Tidak mungkin Ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis Tidak mungkin Ada beberapa kemungkinan Ima yang pertama hadisnya tidak sahih Atau yang kedua Pemahaman kita yang tidak Tepat Yang tidak benar tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadisnya mungkin. Karena kedua-duanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis Ima hadisnya yang tidak sahih, ta'if. Atau pemahaman kita yang keliru di dalam memahami nas-nas tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-82 menjelaskan bahwasanya dua wahyu ini tidak mungkin bertentangan. Ayat dengan ayat tidak mungkin bertentangan, demikian juga ayat dengan hadis tidak mungkin bertentangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi dhairil lillah lawajidu fihi ikhtilafan ka" kalauna Al-Qur'an ini datang dari selain Allah maka niscaya mereka akan mendapati pertentangan yang banyak namun dikatakan Al-Qur'an ini semuanya datang dari Allah demikian juga hadis semuanya datang dari Allah walaupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak mungkin ada pertentangan antara wahyu wahyu tersebut Nah, ini kaidah yang pertama yang sangat penting harusnya kita pahami dengan baik. Kaidah yang kedua, kaidah yang kedua di dalam memahami sunnah, di dalam memahami petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syaikhul Hadithal ta'ala jangan haditsil maqdu'u alwahid walbabul wahid fi makain wahid kaidah yang kedua kita harus menggabungkan hadis-hadis yang berada di bawah satu pembahasan tertentu kita kumpulkan jadi kalau kita ingin memahami dengan pemahaman yang benar Contoh, bagaimana sih Sifat sholat Nabi sholat salam, bagaimana Nabi sholat salam itu sholat Maka kita kumpulkan ayat-ayat Demikian juga hadis-hadis yang berhubungan Dengan sholat ini, semuanya dikumpulkan Tidak boleh ada yang tertinggal Kemudian kita pahami Dengan baik, dengan itu kita bisa Paham, oh begini ya Sholatnya Rasulullah Surah Allah Wa'alaikum kita kumpulkan semua riwayat-riwayat yang berhubungan dengan pembahasan tertentu jangan ditinggalkan karena ada sebagian orang yang mengatakan oh ini kalau hadis-hadis yang sifatnya anjuran kita terima adapun sifatnya yang berupa ancaman kita tolak ini orang-orang murji'ah ya orang-orang yang mereka itu senangnya kalau ketika hadis-hadis Ya, berbicara tentang anjuran, pahala, keutamaan Adapun kalau ancaman gak bangga mereka ya. Oleh karena aja, mereka meyakini bahwa saja Yang namanya keimanan itu tidak terpengaruhi oleh kemaksiatan Jadi sebetapapun banyaknya kemaksiatan seorang Tidak akan mempengaruhi kemaksiatan seorang Ini keorang, keyakinan orang-orang Benar kita Masih ada zaman sekarang? namanya mungkin sudah tidak ada namun bibit-bibit pemikirannya masih masih ada ya kan yang penting hatinya ya. ini kita kan yang suka dengar ya? biarinlah dia nggak hmm. tangis terundung ya masih mabuk-mabukan masih suka biarin kan yang penting hatinya ini bibit-bibit pemikiran pemikiranmu yang mana mereka mengatakan bahwa saja Iman itu yang penting Yakin Yakin adanya Allah Yakin adanya Rasulullah Mengimani hal itu sudah cukup Walaupun bermaksud gak apa Nah ini bibit-bibit pemikiran Murjia Dan murjia ini berjenjang-jenjang Ada yang ekstrim Sampai mengatakan iman itu cukup dengan tahu Yang penting tahu ada Allah Sudah dia beriman kalau demikian berarti iblis beriman. Karena iblis aja tahu adanya Allah Subhanahu SWT. Apakah kita katakan iblis beriman? Tahu gak sekali-kali tidak. Demikian juga diantar orang murjia yang ekstrim juga ada yang mengatakan iman itu sah. Cukup dengan ucapan walaupun hati tidak meyakini. Kalau demikian apa bedanya dengan orang-orang munafik? Bukankah Allah swt sudah mengatakan innal mu'nafiqin nafidhar kilas kaliminan nar? Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menjadi keraknya api neraka. Maka tidak mungkin kita katakan cukup iman itu hanya dengan ucapan, walaupun tidak meyakini dengan hati. Dan ada urjah yang paling ringan, yaitu urjah atau Ya, sebagian mazhab Hanafi ini meyakini mengatakan bahwa bahwasanya iman itu cukup perkataan dan keyakinan walaupun tanpa perbuatan. Jadi iman itu apa cukup perkataan dan keyakinan. Dan dulu ya seingat saya, saya waktu SD ini masih dicekoki seperti ini. Mudah-mudahan sekarang kurikulumnya sudah berubah. Iman itu cukup keyakinan. Padahal ini sekurang-kurangnya, karena Nabi saw mengatakan, iman itu adalah satu yang syurga. Iman itu tujuh cabang lebih. Kemudian Nabi saw menjelaskan, Allahumma ilahinuloh, yang paling tinggi adalah ucapan Allahuloh. Berarti ucapan bagian dari iman. Wa adenah iman total ada anitoris. Dan yang paling rendah adalah menghindarkan gangguan dari jaladan berarti perbuatan bagian dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu ini bagian dari keimanan. Berarti amalan hati bagian dari keimanan. Ini keyakinan atau sinda wal Iman itu adalah perkataan, perbuatan dan keyakinan hati. Semuanya harus ada. Kemudian mereka menambahkan Yazidu bintu al Qurrohman iman itu bertambah dengan taat kepada Allah, wayang fosubil esyan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang sudah meyakini lima hal ini dalam bagai iman maka dia ahlu Sunda wal Jamaah. Adapun orang Murjia mereka mengatakan bahwa saja iman itu satu, satu kesatuan, sebagaimana orang khawarij dan orang Muatazilah mengatakan iman itu satu kesatuan. Orang murdia mengatakan Kalau sudah satu kesatuan Maka apapun yang mengganggu dia Maka tidak akan berbahaya Misalkan saya lemparkan sesuatu ini Atau misalkan ya, tisu ini saya lempar ke gelas ini, Karena ini sudah menjadi satu kesatuan Maka tidak akan membahayakan Ini kata mereka Ini orang-orang murdia Sehingga apa? mereka membolehkan berbagai macam maksiat ya. Toh dia masih memiliki keimanan Jadi maksiat itu tidak akan berpengaruh apa Subhanallah. Mereka tidak membedakan antara orang yang imannya sempurna dengan orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Ya. Ini orang-orang apa? Murdia. Orang-orang murdia. Mereka berdalil bahwasanya, ya, apa? Seluruh apa yang ada di bumi ini itu dikandaki oleh Allah Subhanahu seluruhnya orang cintai maka tidak terutama dalil mereka adalah bahwasanya sebagaimana ketika seorang masih kafir ibadahnya tidak akan diterima maka ketika seorang beriman makzhannya juga tidak akan berpengaruh sebuah kias yang sangat keliru kita katakan benar ketika seorang kafir Ibadahnya tidak akan Bermanfaat, kenapa? Karena Allah SWT menjelaskan Fajal nangku haba dan manfur Kami akan jadikan amalan orang kafir Di hari kiamat seperti debu yang berterbangan, Tidak ada manfaatnya apa. Namun ada pun mengatakan bahwasanya iman ini Tidak dipengaruhi oleh kemahsyatan Ini sangat bertentangan dengan Ayat yang sangat banyak Dan hadis yang sangat banyak Maka ini diantara Sebabnya seorang tidak mengumpulkan nas-nas yang ada sehingga timbulah pemahaman yang keliru. Adapun al-Sunan wal-Jama'ah itu mengumpulkan berbagai macam, ya hadis-hadis ayat-ayat berhubungan dengan satu bab, kemudian baru diambil kesimpulan. Baru diambil kesimpulan. Bahkan Yahya bin Ma'in Seorang ahli hadis mengatakan, "Laula nadtubil hadis min salazina wajha ma'qallnahu." Kalau lah kita tidak menulis hadis itu dari 30 ya, jenis hadis. Kita ingin merumuskan Suatu permasalahan. Tidak kita tulis minimalnya 30 hadis, maka kita tidak paham subhanallah. Yahya bin Ma'in sampai mengatakan demikian. Kalau kita ingin mengambil satu kesimpulan dalam satu bab Minimalnya kita kumpulkan 30 hadith Kita ingin tahu bagaimana sifat sholat Nabi shol SAW Bagaimana umrohnya Nabi SAW Minimalnya kumpulkan 30 hadis dalam bab ini Dan Imam Ahmad bin Hanbal Mengatakan Al-hadith iza lam tujma' duru Lam tazham Hadis-hadis itu kalau belum dikumpulkan periwataan periwatanya engkau tidak akan memahaminya. Engkau tidak akan menghenduti. Wal hadits yufasirubak tuhubak dan kata Imam Mahdi. Sesungguhnya hadis itu menafsirkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah ini kenapa kita harus mengumpulkan hadis-hadis itu? Karena satu hadis menafsirkan hadis yang lain berhubungan. Karena semuanya dari Rasulullah Sallallahu ya. alaihi wasallam Ini kaedah yang sangat penting ya. Kita harus Contoh ya, Kalau kita salah Memahami Satu hadis Dengan tidak memahami hadis yang lain Contohnya adalah hadis Al-Bimama Ketika dia melihat Alat Yang biasa dipergunakan Untuk mencacok tanam Ya mungkin zaman kita itu Ya seperti campur serisanya. Maka dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, La yadulhuha dar baiti kaumin illa adholakum wa muzulla. Ini hadis ada di dalam riwayat Al Bukhari. Ya, jadi Abu Umamah memahami hadis ini. Tidak ada atau tidaklah ada satu bait, tidak adallah ada satu rumah yang dimasuki oleh alat ini. Tidaklah alat pertanian ini masuk ke satu rumah Gitu ya. Illa adkhala rabbul dullah, kecuali Allah akan timpakan kepada rumah itu kelihatan. Kalau kita pahami secara teralap, berarti kita tiba, tidak boleh memasukkan alat pertanian ke ke rumah. Ini hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Berarti kita tidak boleh memasukkan alat pertanian ke rumah. Kita taruh saja di luar semuanya. Kalau punya traktor, taruh saja di luar tahu tahu apa yang curi hilang ya, ya. jagarkan traktor ya campul saja kalau diturin, di ditalari lagi itu diambil sama kindo ya apa itu kindo <tuh> tahu kindo banyak kindo di sini bukan tahu kindo orang segubu ya enggak ada. ada ya bukan kindo di sini kindo itu tukang romsokan kalau ada Orang Gadut itu namanya Giddu Ya, tentang orang sopan Ya, kadang ada perbedaan bahasa sedikitnya Walaupun sama-sama sedang Kayak kopi ya Saya suka bilangnya Kopi, Pak Padahal lagi makan bala-bala Orang itu agak-agak oh, popi. Mana kopinya ya, Itu kan, kalau bahasa orang Gadut, Gadut itu kopi Kalau diisi apa? Kan? Nyane Terkadang salah paham seperti itu ya. Maka ini Abu Umamah salah paham terhadap adif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau beliau ya terkadang menjadikan orang yang memahami hadis ini salah. Paham. Padahal maksudnya bukan itu. Agar tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang ada, maka kita akan memahami pemahaman yang lain. Contoh, kita kumpulkan dengan hadis yang riwayat Bukhari yang lain. Mimin muslimin yar risuqorsan au yazaruzzalain fyaqulubin utairun au insanun au bahibah illa kana lahubih sadaq. Tidak ada seorang muslim yang dia Menanam satu pohon Atau Bertani Dengan satu Jenis pertanian Kemudian dimakan oleh Burung Manusia atau hewan Hewan ternak Kecuali itu akan menjadi Pahala sodapok baginya Ya kalau tadi kita memahami alat, berarti Rasul membenci pertanian. Kalau tadi yang pertama, tidaklah alat ini masuk rumah kecuali Allah akan timpakan padanya kehinaan. Oh berarti Rasul membenci pertanian nih. Ya? Ternyata tidak. Kalau kita pahami hadis yang lain, Nabi saw itu menjelaskan bahwa ketika seorang menanam satu tanaman, kemudian dimakan oleh manusia, burung atau oleh hewan ternak. Kecuali itu akan menjadi pahala saudara baginya Demikian juga dalam riwayat yang lain dalam riwayat Ahmad. Nabi saw mengatakan, "Ilqamat al ahlikum al kiamat wafiyadihi fasila dan fajr bersihah." Kalau dia, kalau ada seorang di antara kalian, dia memegang bibit pohon. Kemudian dia tahu kiamat sudah tegak, matahari sudah terbit dari Sebelah barat, oh ini berarti kiamat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia sudah tahu, maka tetap tancapkanlah tanaman itu. Semua. Ini saking ya. utamanya kita melakukan cocok tanam Sampai-sampai kalau hari itu memang sudah hari kiamat, maka tanam saja dulu. Semua. Ya. Maka hadis yang terakhir ini yang menjelaskan keutamaan keutamaan pertanian. Maka bagaimana cara kita memahami dua hadis atau ya dua sisi hadis yang seolah-olah bertentangan. Yang ini seolah-olah membenci pertanian, yang ini menganjurkan pertanian. Maka kita tidak akan memahaminya kecuali kita gabungkan riwayat-riwayat itu. Ya. Maka kata para ulama, ya, yang dimaksud dengan celahan ya, kepada alat tani itu kalau seandainya apa? melalaikan, kalau seandainya melalaikan, sebagaimana nabi saw menjelaskan dalam hadis jika kalian sudah berjual beli dengan cara inah ini jenis riba wa akhadtum adnab al baqar kemudian rido untuk berada di belakang ekor sapi wa qidtum biz kemudian rido dengan pertanian wa taraktu al jihad kemudian meninggal meninggalkan jihad sallatu ta'allahu alaykum dunna maka allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan la yazihu hatta tarji'u ila dinikum kalian tidak akan bisa melepaskan kehinaan itu sampai kalian kembali ke agama kalian subhanallah indah sekali hadis ini menafsirkan apa yang dimaksud dengan kehinaan yang tadi kita dengarkan riwayat bukhari yang pertama tidak ada satu rumah pun yang dimasuki oleh alat pertanian ini kecuali Allah akan hinakan begitu. Maksudnya adalah kan, ditafsirkan dalam hadis yang lain kalau dia meninggalkan jihad, kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka ini menjadi sebab dia mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami enggak? Kan? Ya, ini wajibnya kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada di dalam memahami suatu permasalahan di dalam masalah agama. Ya. Makanya kalau kita belum bisa mengambil kesimpulan, ya jangan sekali-kali baca hadis, misalkan hadis bulqul maroh, ya, baca satu, kemudian kita ambil kesimpulan oh hadis baca dua oh hadis jangan. Ya kalau belum mampu jangan. Tapi kita harus membaca penjelasannya Apa yang dimaksud dengan hadis? Karena di dalam penjelasan itu Para ulama akan menggabungkannya dengan Hadis-hadis yang lain Sehingga ya keluarlah kesimpulan yang benar ya, Jangan ambil hadis Kita baca Oh seperti ini Jangan baca syarannya Atau duduk dengan orang yang bisa memahamkan Maksud dari hadis itu Supaya tidak salah paham Kemudian, ya, kaidah yang kedua, jauh faham ya. Kaidah yang ketiga, al-jamu wat-tarjih bayna muhtalifil hadis, mengumpulkan dan memilih mana yang paling kuat ketika terjadi Perselisihan Setelah kita kumpulkan Tadi kan riwayat-riwayat yang ada Kemudian terkadang ada perselisihan Ya Seolah-olah hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain Maka kita Pilih yang paling kuat Kalau memang tidak bisa dikompromikan Kalau masih bisa dikompromikan Antara hadis yang satu dengan hadis yang lain Sudah kita kompromikan, kita amalkan Namun terkadang Ada hadis-hadis yang bertentangan Kemudian tidak bisa dikompromikan ya. Contohnya Nabi SAW Melarang kita Untuk menghadap kiblat Ketika Buang air Baik buang air kecil maupun buang air besar Ada hadis-hadis Yang banyak Beberapa hadis menjelaskan tetap tidak boleh kita la tastaqbilu kiblat wa la tastadbiruha. Jangan kalian menghadap kiblat atau membelakangi dia ya ketika buang air kecil atau buang hajat. Sementara hadis-hadis lain atau sebagian hadis mengatakan bahwa saya Nabi SAW itu pernah ya buang air kemudian membelakangi kiblat di hadis yang pertama kok mengatakan jangan membelakangi kiblat namun kok di membelakangi kiblat ini bagaimana cara menggabungkannya kalau masih kita bisa gabungkan maka kita gabungkan sehingga para ulama mengatakan kalau di dalam bangunan tidak apa-apa menghadap kiblat atau membelakangi iblah berdasarkan hadis-hadis yang membolehkan tentang hal itu. Tapi kalau di luar yang misalkan lagi camping di gunung hajat, maka haram punya menghadap atau membelakangi kiblah. Haram punya menghadap atau membelakangi kiblah Allah Taala. Ini cara menggabungkan oleh empat ras rasenya. Ya. Kalau tidak bisa digabungkan, pilih yang paling kuat. Pilih yang paling kuat. Contohnya apa yang tidak bisa digabungkan? Misalkan habis asar, kita baru masuk masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang duduk di masjid sebelum dia salat. Masjidah Falayyar ia jelas hatayarka alaaj. Jika seorang diantara kalian masuk ke masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat subuh. Di hadis yang lain, Nabi saw melarang kita sholat sunnah yang mutlak atau sholat sunnah setelah sholat asar. Demikian juga Setelah shalat subuh tidak boleh. Sekarang bagaimana cara kita? mengkompromikannya, ini larangan ya ini perintah maka ketika kondisinya tidak bisa digabungkan, tidak bisa dikompromikan, maka kita cari yang paling kuat kita cari yang paling kuat para ulama mengatakan ya, Allah alam yang lebih kuat, diantara dua pendapat para ulama bahwasanya boleh sholat sunnah ketika seorang masuk masjid setelah asar selama ada sebabnya, ada sebab khusus bukan sholat sunnah wudhu. Adapun sholat sunnah mutlak ini tidak boleh pernah, tidak ada sebab dia ingin sholat saja tidak boleh ya di waktu-waktu larangan tersebut. Adapun selain waktu larangan silahkan. Ya maka ya ini ya yang diakibatkan oleh banyak para ulama boleh kita sholat sunnah dia membasti setelah asar ya walaupun itu di waktu ular pohon qala kemudian kaidah yang keempat kaidah yang keempat ma'rifatul nasikh minal mansukh minal hadis kalau ingin memahami pemahaman benar yaitu mengetahui mana yang menghapus dan mana yang dihapus dari hadis-hadis mengetahui mana yang menjadi penghapus dan mana yang dihapus dari hadis-hadis karena ada sebagian hadis menghapus hadis Hukumnya dihapus Hukumnya dihapus Demikian juga ayat Ada ayat yang Dimansung Dan ayat yang dimansung ini Terbagi menjadi Berapa? Tiga, tiga jenis Ada ayat yang Ya Bacaan dan hukumnya Dua-duanya di, diangkat Dihapus ada ayat yang bacaannya masih dibaca, namun hukumnya sudah dihapus. Contohnya apa? Di surat Al-Baqarah, ya ayat-ayat yang dekat dengan pembahasan tentang puasa. Allah SWT berusaha, Fama al-lamnya stati Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumusia Kamu kutiba ala ladina numpablikum la'ala kutatabun Ayyamun madudah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala yutiqunahu fidyatun ta'am miskin dan bagi orang yang kuat dia kuat puasa maka dia boleh melakukan fidyah bayar fidyah ini di awal-awal Islam boleh seperti ini ya kayak Kang Agus ini ya Badannya kekar seperti ini masih boleh membayar fidyah, walaupun kuat, walaupun kuat, yeah. dia boleh memilih mau puasa atau bayar fidyah. Kasaima mau bayar fidyah saja, pengen puasanya Kapan-kapan nasi, -kapan itu masih boleh di awal Namun ayat ini hukumnya dihapus, walaupun ayatnya masih kita baca sampai sekarang dengan firman Allah ya Ayo Allahina aminu. Kutibah aleikumusya. Wahai orang yang beriman diwajibkan kepada seluruh kalian untuk berpuasa. Ya, kecuali tentu yang dikecualikan di ayat itu yaitu orang yang sakit dan orang yang bersabar menghadkan ya, abimumariton. Awalah sabar. Ini diperbolehkan dia berbuka. Demikian juga dalam hadis ada hadis yang dihapus. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan Kuntunahitukum azziaratil kubur Fazuruhah Dulu saya pernah Melarang kalian untuk berziarah Kubur, adapun sekarang Ziarahlah Fainnaha tuzakirukumul akhirah Sesungguhnya Ziarah kubur itu mengingatkan kalian Akan hari akhirah Ini terutama untuk Laki-laki, terutama untuk laki-laki. Adapun wanita, ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Maka lebih baik ya untuk wanita tidak berziarah kubur, karena ya hukumnya antara makruh atau haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjelaskan bahwa saja lahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zaqwa rotil kubur. Rasulullah melaknat para penziarah kubur wanita. Para penziarah Ya kubur dari kalangan Mata nah, Walaupun sebagian mengatakan Ini kan lafabnya Zawahot Berarti kalau sering terlarang Kalau sekali-kali lah apa-apa Nah ini yang mengatakan apa Makhlum Namun wabah alam yang lebih tepat Ini ya Lebih dekat kepada keharaman Kenapa? Karena di sana ada lafab yang lain La'ana Rasulullah SAW Zairotil kubur, ya. jadi kata-katanya zairot berarti kalau zairot sekali, karena walaupun sebagian ulama ya seperti kalau saya tidak salah ingat Sya'arul Bani ya itu mengatakan bahwa tidak sampai ke derajat haram, ya, karena berdasarkan hadis umum ati ya, karena Rasulullah SAW yang hana an ittibā al janais walā yuzam alain. Ini yang dijadikan dalil bahwasanya ziarah kubur bagi wanita makruh. Apa kata umat hati ya? Dulu Rasulullah SAW melarang kami untuk mengiringi jenazah, namun tidak tegas. Walam yozam alainna, namun tidak tegas. Larangan tetap ada, namun tidak tegas. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa ziarah kubur bagi wanita itu hukumnya namun ala kuliah meninggalkan lebih utama minimalnya makruh kan kalau meninggalkan sesuatu yang makruh yaitu utama Berpah berpa Allah utama maka hukum yang mengatakan dulu dilarang ziarah kubur maka itu di dihapus oleh yang terbaru boleh kita berziarah kubur dan para ulama menjelaskan kenapa dulu di awal Islam dilarang karena ketika itu kaum muslimin masih lemah hati-hati mereka masih sangat tergantung dengan berhala-berhala yang ada. Dikhawatirkan kalau ziarah kubur malah sembah ke kuburan. Maka awal mulanya dilarang. Namun ketika akidah kaum muslimin sudah kuat, mereka sudah tidak lagi terpengaruh dengan ya keyakinan-keyakinan jahiliyah, maka ketika itu Nabi SAW membolehkan untuk ziarah kubur. Maka kita perlu juga mengetahui apa sih hadis yang dimasuk, apa hadis yang menjadi nasi, apa yang itu hapus dan apa yang menjadi penghapus, supaya kita tidak mengamalkan sesuatu yang sudah dihapus, atau tidak mau mengamalkan padahal sesuatu itu masih bisa diamalkan. ya ini dia cara e, faidahnya. namun tentu ini Kerjaannya siapa, haraplah bang. ya makanya penting ya kita memahami hadis memahami ayat berdasarkan pemahaman para ulama tidak dengan pemahaman kita sendiri. <tuh> Kalau dengan pemahaman kita sendiri kita bisa sesat Orang bisa tidak sholat gara-gara salah paham. Fawaidul <tuh> lillusolliin <tuh> celaka begitu orang-orang sholat. Apa oh, arti celaka ini bagian sholat? Atau seperti sebagian orang yang salah menafsirkan. Waqidrobbaka hatta ya tya kal yakin sembahlah Allah sampai datang kepada keyakinan. Berarti kalau sudah yakin sudah tidak usah salat lagi. Nah, ini seperti yang diyakini oleh ya orang-orang apa -orang kepercayaan ya, istilahnya orang-orang kepercayaan. Mereka mengatakan kalau sudah yakin berarti sudah tidak usah salat lagi. Nah, cukup sudah salat sudah kapan baru saja nah sudah yakin salat beres gitu. Bahkan ada yang mengaku-aku saat Jum'at Jadi di Mekah semalam Tidak pakai pesawat Kemudian kaidah yang kelima Ma'rifatu asbab di hurudil Mengetahui sebab diturunkannya hadis itu Ini penting ya, Mengetahui sebab diturunkannya hadis itu karena apa? sebagian hadis itu sebabnya khusus dan dimaksudkan untuk perkara yang khusus, ya maka kita pun harus memahaminya dengan pemahaman yang khusus, maksudnya khusus, sebabnya khusus, maka sudah hadisnya ya masih khusus demikian juga ada ayat yang seperti itu, ada ayat yang seperti itu, ya seperti ayat yang terdapat di surat ahzab ya, ketika ada seorang wanita menghadiahkan dirinya kepada rasulullah saw. Ya. secara syariat tidak boleh seorang wanita menikah tanpa ada wali tidak boleh. ya ketika ada seorang wanita Ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Namun ketika itu Nabi SAW tidak mahu. Ya. Nabi SAW melihat. Ayat turun. Ayat turun. <laughs> Tapi tetap tidak ada keinginan. Maka seorang sahabatlah yang menikahi wanita itu. Ya. Itu dijelaskan oleh Muhammad SAW. Kholisata laka min dunia. Bendung ilmu ini. ini. hukumnya khusus bagimu, tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman yang lain. Seorang wanita datang, Mas, saya menghibahkan diri ini buat Mas nikahin saya. Ya, saya terima nikahnya. Uh, oh, bahaya kalau seperti ini. Ya. Persinaan merayu jadi mana-mana. Kalau seorang wanita bisa menghadiahkan dirinya kepada orang lain. Maka kita harus memahami Sebab hadis khusus Kalau memang dimaksudkan Untuk khusus Contohnya hadis Yang diriwayatkan lima muslim Nabi s.a.w. mengatakan Antum a'namu Bin umuri dunia lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Sebagian orang menjadikan hadis ini untuk tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkara ekonomi pengembangan. Kota, politik Atau yang semisal ya. Kenapa kamu tidak mau politik dengan politik Islam Nabi SAW mengatakan Al-Quran Imam Muslim Atum ala ubi Umuri dunia kun kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian Senang. Dan ini apa? Hadith riwayat Imam Muslim Kenapa Anda tidak mau Berekonomi dengan ekonomi Islam Pelajari ekonomi Islam, praktikan ekonomi Islam dia katakan tapi Sulomo mengatakan kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Saudara. Padahal maksudnya bukan bukan seperti itu. Padahal maksudnya bukan bukan seperti itu. Ya. Makanya kita lihat sebab turunnya hadis itu. Hadith antum alam bi umur di duniaku ini sebab turunnya adalah kisah takbirin nakal kalau bahasa kitanya apa ya? Cangkok ya atau stek kalau permaian, ya, menyambungkan, ya, ya, ya. penyerbukan. Ya penyerbukan tak biri nakal penyerbukan e, apa buah kurma penyerbukan buah kurma maka Nabi saw merasa ini sesuatu yang tidak bermanfaat penyerbukan kurma ini sesuatu yang tidak bermanfaat maka para sahabat pun mengikuti saran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka meninggalkan penyerbukan maka تأثيره سيئا على الثمره maka ketika itu efeknya sangat buruk terhadap buahnya setelah mengikuti saran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyerbukan itu ya tinggalkan saja maka efeknya buruk terhadap buah yang mereka peroleh ketika itu Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kapan ketika itu diucapkan? Ketika permasalahannya tentang ya yang berhubungan dengan hal itu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang pengalaman, Namun belum merasakan ini kayaknya kurang kurang tepat. Ya. Ini ya kata para ulama terkadang memang Nabi Sallam itu beristihad, terkadang Nabi Sallam itu beristihad, namun tidak mungkin Allah SWT membiarkan istihad seliru seliru, pasti ada yang meluruskan, pasti ada yang meluruskan. Ya, jadi hadis ini tidak bisa dijadikan dalil kita menikah. Tidak bisa dijadikan dalil Kita meninggalkan ekonomi Islam Ataupun masalah mahkamah Islam Kan ada di dalam kitab Fikih-fikih itu pembahasan tentang Ya, ekonomi Islam Ataupun Mahkamah Islam, pengadilan Islam Itu bahkan dibuat kitab khusus Di dalam kitab Fikih Kita mulai foto hadis-hadisnya sangat banyak Yang berkenan dengan Bagaimana proses pengadilan Dalam agama hadapan Islam Maka kita harus merujuk ke sana. Kalau memang kita ya merasa diri beriman. Walaupun mungkin dalam praktiknya kita belum bisa 100% mengamalkannya. Karena kita tinggal di negeri yang ya sebagian hukumnya masih tidak sesuai dengan syariat Islam. Walaupun banyak sekali hukum-hukum di negara kita yang sudah sesuai dengan Syariah lah. Islam. Maka kita katakan Indonesia adalah negeri kaum Muslimin, bukan negeri kafir. Tidak. tidak seperti sebagian orang mengatakan Indonesia ini negeri kafir. Makanya boleh kita pukul, boleh kita ya tusuk, ya menteri-menterinya semua Tidak boleh. Ini negeri kaum Muslimin. Syaikhul Muslimin Muhammad bin mengatakan suatu negeri kalau kebanyakan penduduknya adalah kaum Muslimin Maka itu negeri kaum muslimin. Walaupun hukum yang dipakainya masih banyak kekurangan. Walaupun hukum yang dipakainya masih banyak kekurangan, namun itu negeri kaum muslim. Apalagi di Indonesia ini, ya syariat-syariat atau syiar-syiar Islam masih tegak Kita masih bisa ada dengan menggunakan speaker. Kita masih bisa puasa Ramadan, buka puasa bersama kita masih bisa sholatin di lapangan ini kenikmatan yang luar biasa ini negeri kaum muslimin ini seperti ini kalau ini bukan negeri kaum muslimin mau negeri yang seperti apa negeri kaum muslimin walaupun masih ada banyak kekurangan mencuri ya, hanya di penjara bersina hanya di penjara misalkan. ini masih kekurangan yang dengan hal seperti ini orang masih tidak takut untuk melakukan hal berbeda kalau syariat Islam tegak bunuh dibunuh lagi orang mikir seribu kali bunuh itu, ya. maka ya ini kondisi negara kita mudah-mudahan awas para pejabat terhormat senantiasa menjaga negeri ini dan menjaga para pemerintahnya demikian juga ada sebagian orang yang salah faham terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah barang siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam oh berarti boleh kita buat sesuatu yang baru dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam ya sehingga sebagian orang mematuhi syariat dengan landasan hadis Maka kita perlu melihat sebab Diturunkannya hadis ini Apakah sebab diturunkannya Hadis itu, apakah ketika Para sahabat membuat-buat ibadah baru Kemudian Nabi SAW mengatakan hal ini Karena sekali-kali tidak Nabi SAW mengatakan hal ini Adalah ketika Ya Seorang sahabat Atau ketika Nabi SAW Membutuhkan bantuan untuk suatu keperluan Perang atau apa Membutuhkan dan yang bisa Maka Dimintalah para sahabat untuk bersodapah Di antara mereka Ada yang memulai sodapah itu Kemudian yang lain mengikutinya Yang lain mengikutinya Sampai banyak kasih sodapah Ketika itu Nabi SAW mengatakan Mansad dafir Islam Sudatan hasanah Barang siapa yang membuat di dalam Islam sunnah yang baik Maka baginya pahala Dan pahala orang yang mengikutinya Pertanyaannya sekarang Apakah sodakum itu sudah disyariatkan Atau tidak? Sudah disyariatkan Sudah ada dalil-dalil yang sangat banyak Dalam Al-Quran dan hadis tentang persyariatan Sedang banyak sekali Masalul ladina yu'fiquna Awal fisa binillah Kemasa lihabatin Abad al-sad'a Sada bila fikulis ulatin Permisalan orang yang berimbas jangka lama seperti permisalan ya satu sumbul, ya, satu tangkai padi, ya, atau satu biji yang menimbulkan beberapa tangkai padi yang mana setiap tangkai ini memiliki banyak biji. Ini permisalan orang yang melakukan sedapal awalnya satu tapi jadinya banyak. Jadi ya, yang namanya sedapal itu pasti pasti berkembang maka ini kenapa orang salah di dalam memahami sebagian hadis gara-gara tidak tahu sebab sebab turunnya hadis itu kalau tahu tentu dia tidak akan salah paham seperti ini maka penting juga kita memahami sebab turunnya sebab turunnya hadis ya masih ada waktu kita percepat masih itu habis ya saya jawab ya tapi namun ada kaidah yang penting serda ada 8 kaidah kita sebutkan poin-poinnya saja tanpa penjelasan kaidah yang kena <tuh> ma'rifatuburiil hadis mengetahui ya tentang perkara-perkara yang ya unik di dalam hadis ya, supaya kita tidak salah mengetahui korim jadi hadis-hadis yang eh, apa namanya agak susah difahami bahasanya karena ada sebagian hadis itu bahasanya bahasa Arab yang sangat antik gitu ya seperti hadis Itu kita sangat perlu Membaca syarah hadisnya Hadis tentang ketika Aisyah bercerita Hadis ketika Aisyah bercerita Ya Tentang bahwasanya sebagian istri-istri bercerita Ya Tentang suami-suaminya ya, Itu kata-katanya sangat Antik, sangat unik Yang satu katanya Suaminya itu Ya Suka seolah-olah dia itu suka naik ke gunung, ya. Kemudian, ya ini kiasan-kiasan yang intinya suaminya itu sangat pelit. Jadi kalau diminta sangat susah. Gitu. Ini kata-katanya sangat sulit. Maka ini penting juga kita memahaminya dengan benar supaya kita tidak salah salah memahami hal Kemudian yang ketujuh, fahmus sunnati kama fahimahs. Kita memahami sunnah sebagaimana apa yang dipahami oleh para sahabat. Ini poin yang paling penting. Kita memahami sunnah sebagaimana apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jalan mereka lah yang paling Allah ridhoi. Wasabillah awwalun di surat At Taubah ayat yang ke seratus. Orang-orang yang terdahulu dan ya dalam masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Syarat kita ingin diridhai Allah ikuti para. Sahabat, so Roh di Allah, Anhum Waru Allah akan bintu kepada mereka, dan mereka pun bintu kepada Allah. Maka kalau kita ingin diberi Allah, ingin pemahaman kita lurus, maka ikutilah pemahaman para para Sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kaidah yang terakhir yang kedelapan, yaitu arujur ila kutubisshuruh kita harus memahami sunnah itu dengan membaca syarah-syarah hadis. ya kita membaca hadis itu harus membaca syarahnya, harus membaca penjelasannya dari para ulama. jangan kita pahami sendiri. khawatir tersesat kita kalau memahami sendiri. Ya seperti syarhu sunnah karangan al baawi fatul bari karangan ibnu hajar fatul bari karangan ibnu rojad ya atau yang lainnya syarat-syarat hadis ya syarat-syarat ya. syarat muslim karangan ibnu baawi dan yang lainnya ini kitab-kitab yang sangat bagus yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita baca untuk kita pelajari ya ini delapan kaidah yang kita bahas secara ringkas saja mengenai kaidah-kaidah dalam memahami aslinya pembangunan alam. Nah, buat yang ada yang ditanya, ada yang ditanya Ibu-ibu kan? ada yang mau tanya? Kaya yang kenal mengetahui kata yang asing di dalam hadis kori hadis mengetahui memahami kata yang asing di dalam hadis. Oh, eh khawatir salah paham. Ya kata yang asing itu kalau salah paham maknanya salah juga nanti kesimpulan hukumnya salah juga. Maka kita harus cara kita tahu ini maksud kata ini tolakan. Kadang ada kata-kata yang asing seperti itu.